Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada titipan-titipan pertanyaan Buya dari sahabat saya. Jika seorang suami sudah 6 bulan tidak memberikan nafkah. Apa? 6 bulan. Ya. 6 bulan. Iya, 6 bulan tidak memberikan nafkah batin, tapi uh, ya lahirnya masih karena uh, di situ tempat prakteknya istrinya membantu gitu karena suaminya seorang mantri. Uh, bagaimana uh, sikap seorang istri sebaiknya? Sedangkan diajak bicara pun sudah tidak mau gitu. Diajak sudah susah ya mau. sulit ya. Jadi Bentar, sikap. Sebentar. Ya, Suaminya masih kumpul. Ya. Kumpul masih dengan istrinya. Uh, kalau praktek Maksudnya saja setelah. Satu tidak tidak tidak satu rumah gitu. Jadi setelah uh, kan prakteknya di rumah yang satu tapi setelah praktek ya pergi ke rumah yang lain gitu. Seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah nafkah. Di majlis ini juga Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ini juga Muqaddimah Shahih Ikam kita baca masalah seorang perempuan khudu wa banuki. Khudi wa banuki. Ada seorang perempuan itu mempunyai suami kikir. Enggak pernah ngasih nafkah. Maka jawaban Rasulullah engkau boleh mengambil tapi hanya secukup untuk kau makan, bukan untuk beli kalung sama anting yang gede-gede. Untuk dirimu dan anakmu makan sekenyangnya. Bukan, wah kesempatan oleh Nabi Muhammad boleh mencuri Marah, 5 juta, 2 juta, 3 juta, wah ini haram. Jadi Anda boleh mengambil tanpa izin untuk keperluan makanmu saja. Dan keperluan bajumu untuk menutup auratmu saja. Anting nggak masuk, HP nggak masuk, beli bakso tek-tek nggak -tek, masuk, gak ada. Jadi hanya kebutuhan makanan, makanan yang kok ayak anda makan. Kemudian tempat tinggal seperti itu otomatis ada. Jadi kalau memang uangnya ada di di di naungan anda, suaminya pelit, karena nggak mungkin dalam Islam itu tidak boleh berbuat boleh. Suami itu boleh kalau sudah menikah dengan seorang perempuan maka dia wajib memberi nafkah. Artinya itu hakmu sebetulnya cuman belum diberikan oleh sang suami. Jadi nah, kalau duitnya tidak di tanganmu, wahai para wanita, bagaimana ngaju ke mahkamah? Nanti mahkamah yang memaksakan, memaksa. Jadi mahkamah nanti langsung mengambil duitnya diberikan kepada anda. Atau pilihan lain seorang istri kalau tidak diberi nafkah oleh suaminya maka dia berhak untuk minta pisah. Kenapa? Enggak mungkin. Sebab yang namanya makan tidak boleh ditunda, minggu depan makannya neng, tidak ada. Jadi Islam itu sangat adil, tidak boleh wanita di bawah naungannya lalu terdolib dengan tidak makan, itu indahnya Islam. Jadi berhak minta cerai seorang perempuan yang tidak diberi nafkah. Tapi sebaik-baik wanita yang di saat suaminya kok tidak bisa memberi nafkah karena ketidakmampuannya, sangat pantas kalau wanita itu berjuang untuk membantu suaminya. Tapi kalau mang suaminya dolim, lah ini loh yang kadang dolim. Kadang malah ada yang keblinger. Sudah yang kerja istrinya, yang nempeleng suaminya. Ada, kita ada orang ngadu. Suaminya itu sudah ngambil duit. Jadi kalau sudah hari gajian itu sudah istrinya gemeteran bawa duit itu. Karena suaminya kasar memang. Ini ke doliman yang luar biasa. Baik, jadi wahai para suami, kewajibanmu beri nafkah. Dan wahai para istri, jika ternyata anda menemukan suamimu, tidak bisa beri nafkah, karena kelemahannya, mungkin fisiknya, atau tidak mampu, Maka sepantasnya kalau anda berkiprah untuk membantunya, jangan menuntut cerai bukan sebuah kemuliaan. Tetapi yang menjadi masalah jika suaminya dolim fasik. Ya, ini, maka di saat seperti itu cerai bisa saja solusi. Kenapa? Ngasih nafkah angga, dia punya duit banyak kekir. Jadi ada cerita pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang memang tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya. Lalu ngadu ke Rasulullah, suaminya fakir tapi. Ngadu ke Rasulullah. Nabi Muhammad memberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah, pertama ditanya oleh Nabi, lalu bagaimana kamu selama ini makan, kalau suamimu tidak pernah memberi nafkah karena melaratnya? Wanita itu menjawab, kalau aku masih bisa makan dari sisa-sisa peninggalan orang tua. Isa. Saya punya kebun kurma, tapi masak setiap hari saya nombokin ya Rasulullah ini. Nombokin terus tiap hari Jadi kesel mungkin dia Makanya dia oleh Rasulullah Ada dua pilihan Yang pertama Kamu minta cerai Saya pikir Sudah punya anak banyak Masa minta cerai ya Rasulullah Saya sudah, -sudah cinta juga kan Macam gitu sama suaminya Cuman saya kesel Kadang-kadang suami saya Enggak punya rezeki Baik Rasulullah menjawab Kamu berhak minta aja Cerai Rupanya berat Ada pilihan lain ya Rasulullah Ada pilihan yang kedua kamu yang memberi nafkah untuk suami dan anak-anakmu Maka di saat itu engkau mendapatkan tiga kemuliaan Yang pertama kemuliaan sedekah secara utuh Yang kedua kemuliaan memuliakan suami dan anak-anak Yang ketiga adalah kemuliaan silaturahmi dengan rizki Tadi diberikan kepada anak dan suaminya Maka wanita itu menjawab, Ya Rasulullah Saya tidak mau cerai, saya ingin mulia Biar saya ngasih nafkah sampai ada yang mendengar itu dari kaum ibu-ibu tiba-tiba berbisik bu pada berdoa ibu-ibu itu ya Allah semoga suamiku melarat-melarat biar yang kaya saya saja ya bu. biar saya dapat pahala banyak ya, ya istrinya yang ngasih nafkah nanti suaminya biar nggak usah ngasih nafkah ya ya silahkan ibu doa begitu juga boleh bu. cuman kalau saya seorang perempuan doanya nggak begitu bu saya tidak pernah mau doa ya allah berikan saya kerjaan enggak banget saya minta Ya Allah berikan kepada saya suami yang mencukupiku Sampai aku tidak usah kerja Tinggal dandan tau untuk suamiku Ya Allah Itu loh Kalau doa itu yang benar Doa ingin kerja Doa mau capek Doa ini ya Tuh, Baik